Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. <coughs> Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima'alamtana 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla فَجْعَلْ لَنَا يَا رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ سَهْلًا مُيَسَّرًا اللهم إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعْ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِرْ لِي أَمْرِي wahla al min lisani yafqahu qawli amin Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah taala alhamdulillah kembali pagi hari ini kita semua dikumpulkan bersama di masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu salat subuh berjamaah mudah-mudahan Allah taala menerima ibadah salat kita Bapak Ibu yang kemudian kita lanjutkan dengan tholabul ilmi tafaqquh fiddin sampai syuruk nanti yang kemudian kita lanjutkan dengan salat dua rakaat mudah-mudahan dengannya Allah menjadikan kita semua orang yang mendapat pahala haji dan umrah dengan sempurna dan tentunya kita juga berharap semoga yang kita lakukan bersama ini di samping menjadi pemberat timbangan amal kita nanti juga menjadi wasilah kita mudah-mudahan kita akan dikumpulkan kembali bersama-sama seperti ini dalam surga firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah taala pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang mayat Ma yajibu ala Aqaribil mayyid Perkara yang wajib Dilakukan kerabat mayit. Pengarang kitab Rahimahullah berkata Wa yajibu ala Aqaribil mayyid Yang wajib dilakukan Bagi kerabat mayit, Hina yablughuhum Khabaru wafatihi Ketika mendengar Berita kematiannya Amron dua perkara. Nah perkara pertama sudah kita bahas bulan lalu yaitu bersabar dan rido kepada takdir. Bapak Ibu diantara bagian rukun iman adalah iman kepada takdir. Pada hadis jibril yang dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud seorang laki-laki yang sangat tampan ya. Syadidu bayadis syab Sangat putih pakaiannya Syadidu sawadis syar Sangat hitam rambutnya Layura alaihi atharu safar Yang tidak kelihatan padanya Bekas-bekas perjalanan Itu seperti itu Jibril ketika datang kepada Nabi SAW Kemudian dia bertanya tentang Islam, Iman Ihsan kemudian kapan datangnya kiamat tetapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu maka Jibril pun bertanya tentang tanda-tanda kiamat. Nah, yang berkaitan dengan masalah takdir ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab tentang rukun iman itu yang terakhir adalah wa antu minabil qadar khairihi wasyarrih. Hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam riwayat lain ya wa antuk minabil qadar hulwihi wa murrihi minallah hendaknya keberiman kepada takdir bahwa pahitnya manisnya takdir itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta Takdir itu kan ada dua Bapak Ibu. Ada takdir syar'i, ada takdir kauni baik syar'i maupun kauni kita sebagai seorang mukmin harus ridha Bahawa ini semua dari Allah dan kita menerima apa adanya enggak boleh kemudian kita itu eh, enggak mau menerima berat hati jekel atau apa enggak boleh ya untuk takdir yang pertama adalah takdir syar'i i. ini adalah apa apa yang disyariatkan Allah taala seperti salat seperti puasa, zakat, haji, birrul walidain, memuliakan tetangga, ta'addud juga. Ini kan syariat Islam. Kalau misalkan kita itu yang namanya menolak takdir Allah taala ini, misalkan Allah mewajibkan wanita berjilbab. Enggak terima apa sejilbab itu misalkan? Meskipun dia pakai jilbab berarti dia menyalahi takdir syar'i. Takdir syar'i itu apa-apa yang dicintai Allah taala, apa-apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara takdir kauni Bapak Ibu ini juga pasti terjadi. Seperti kayak musibah gempa bumi, meninggalnya orang yang dicintai, meninggalnya orang tua, anak ya, kecopetan auzubillah atau bencana-bencana yang lain ini takdir Kauni, jadi ini harus kita imani bahwa Dua-duanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, Bapak Ibu berarti Berarti Untuk Berita tentang wafatnya kerabat Ini termasuk Takdir yang mana? Takdir yang? Kauni ya? Dan ini pasti terjadi Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Walau nabluan nakum bishayin minal wal juj, dan wa naku sem min wal anfus wal thamarat, dan wa sabirin. Ya, kata Allah. Walau sungguh kami pasti akan menguji kalian bishayin dengan sedikit, sedikit aja, enggak banyak Minal al khawf rasa takut, wal juj apa wal juj lapar wa naqsim minal amwali wal anfusi wath kekurangan pada harta jiwa dan buah-buahan wa sabirin dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Surat al-baqarah 155 sampai 156 nah 157 ya sampai 157. Siapa orang-orang bersabar itu? Alladzina idza asabat-hum musibah, yaitu orang-orang ketika tertimpa musibah mereka mengatakan qalu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kita semua ini milik Allah. Kalau kita semua milik Allah, tidak pantaslah kita kemudian memberati gitu ngabuti itu tidak pantas bukan milik kita. Jauh-jauh orang lain uang diri kita saja bukan milik kita. Wa inna ilaihi rojiun dan kita semua pasti kembali kepada Allah. Maksudnya cepat atau lambat ya kita kan gantian. Mungkin saya dulu, besok orang ini, besok ini sebulan lagi, tetapi semuanya pasti kembali kepada Allah. Nah, kalau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kata Allah ulaika alaihim solawatum min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun ulaika alaihim solawat mereka itulah orang-orang yang mendapatkan solawat solawat itu keberkahan pahala ya mir rabbim dari rabbnya warahmatun dan rahmat wa ulaika humul muhtadun dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Mendapat hidayah di dunia itu adalah mendapatkan ilmu yang benar dan mengamalkannya. Hidayah ilmu dan amal. Jadi untuk hidayah yang kita minta Bapak Ibu dalam surat al-fatihah ketika mengucapkan Ihdinas surat al-mustaqim adalah hidayah ilmu dan aman Itu untuk di di dunia Sementara ketika di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepadanya untuk masuk surga Tanpa ada yang beritahu dia sudah tahu di mana rumahnya begitu. iya Jadi ini kita wajib bersabar dan rido kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata mera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimraatin inda kubrin tabkih Nabi saw itu melewati seorang wanita sedang menangis di kuburannya ini yang dijadikan sebagian ulama bahwa wanita itu boleh ke kuburan. Sekali dua kali. Tapi kalau rutin itu hadisnya jelas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'anallahu zawwaratil qubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Tetapi pendapat yang paling kuat ya, ya bagi yang mengatakan kuat ya, dan saya mengikuti ini adalah wanita itu tidak boleh ke kuburan sama sekali. Jila anat pak, itu itu. Nah, tetapi ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa wanita itu boleh sekali dua kali datang ke kuburan. Tapi kalau berkali-kali berdalilkan dengan hadis kuntu nahaitukum anziar rotil kubur ala fazruha fa inna hadu akhirah kuntu nahaitukum saya dulu melarang kalian berziarah kubur sekarang berziarah kuburlah kalian karena ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Kalau ini redaksinya adalah untuk kepada para lelaki, Bapak ibu. Kalau misalkan wanita lo laki kita tidak bisa mendapatkan pahala sebagaimana didapat laki-laki. Ya memang pahala itu bisa didapat wanita lewat jarak kubur sajakah? Kan masih banyak pahala yang lain. Juga ada pahala-pahala yang khusus buat wanita. Laki-laki enggak dapat. Laki-laki kan jihad, jumatan, solat berjamaah wanita tidak seperti itu. Tidak wajib wanita solat berjamaah ayah kan. Justru solatnya di rumah itu jauh lebih baik. Tapi bukan berarti dia tidak boleh pergi ke masjid kan begitu? Ya, ada waktu-waktu yang wanita itu malah wajib tidak puasa, wajib tidak solat ya kan? Sementara kalau yang namanya laki-laki tidak boleh kalau enggak gila atau mati untuk meninggalkan solat. Ia ya, mana? Jadi ada ibadah-ibadah bapak ibu yang khusus untuk laki-laki, khusus untuk perempuan perempuan jangan dicampur adukkan masuk laki-laki pengen hamil kayak wanita lah nemen gitu kan beda-beda ibadahnya makanya ketika Aisyah minta pahala yang sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jihadnya mengatakan jihadnya wanita adalah haji kan begitu nah jadi ini jadi yang paling utama itu Bapak Ibu wanita itu enggak boleh ziarah kubur karena hadisnya jelas La'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang suka ziarah kubur. Jadi ada lafaz zawarat, zawarud ini suka ziarah kubur rutin, ada yang zairat, zairat itu tidak rutin tapi berziarah saja. Nah, jadi yang paling selamat wanita jangan ziarah kubur, tapi kalau ada yang mengikuti pendapat sekali dua kali ya mungkin enggak menjadi masalah lah pokoknya jangan rutin tapi bagi kita paling utama adalah jangan pernah sama sekali wanita sejarah kubur ngapain kekuburan juga iya kan cukup laki-laki lah kalau mau bersih-bersih itu Nah kan kita mau mendoakan mendoakan itu kan enggak harus di kuburan Bapak Ibu Panjirkan mendoakan di rumah lo bisa sampai sholat lima waktu juga bisa dan andaikan mengikuti pendapat yang mengirimkan pahala lewat baca Quran apakah Al-Fatihah, al, al quray apa Al-Baqarah misalnya atau surat-surat yang lain kan itu kan juga enggak harus pergi ke kuburan kan. Ya apa enggak? Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir kalian jangan menjadikan rumah-rumah kalian seperti kubur kuburan. Jadi jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Terus Nabi mengatakan, "Inna as-syaitan, setan itu yanfiru lari terberit-berit minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah," dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di di dalamnya. Berarti ada dua larangan dari ayat ini. Pertama, ketika Nabi mengatakan la taj'alū buyūtakum maqābir, jangan menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Maknanya apa? Berarti kalau ada orang mati tidak boleh dikuburkan di dalam rumah, karena rumah bukan kuburan, kuburan bukan rumah. Terus gimana orang-orang yang enggak punya rumah terus tidur di kembang kuning misalnya? Namanya enggak punya rumah kok ya, ya wallahu a'lam. Gitu, kita kalau kita mengatakan enggak boleh harus menyediakan rumah kan begitu nah jadi ini bapak ibu jadi uh, kita ketika ada orang meninggal ndak boleh dikuburkan di dalam rumah karena nabi mengatakan latajalu buyutakum makabir yang kedua rumah bukan kuburan kuburan bukan rumah kalau kita ndak boleh baca Quran di kuburan berarti rumah harus diperbanyak baca Qur'an biar nggak seperti kubur Kuburan berarti makna kebalikannya Kalau kita disuruh banyak-banyak Baca Quran di dalam rumah Karena rumah bukan kuburan Berarti kita tidak boleh Baca Quran di Kuburan, begitu Inna syaitan, sesungguhnya setan yang firu Lari terbirit-birit Min al-bayti ladhi tuqra'u fihi Suratul Baqarah Dari rumah yang dibacakan Surat Al-Baqarah di dalamnya rumah, Pak. Kalau pengin dihuni malaikat, ya. Itu baca Quran terus, hilangkan yang namanya nyanyian, musik, patung-patung, gambar-gambar yang haram dilihat, ya apapun itu hindarkan semua. Jadi biar rumah kita bercahaya, biar rumah kita itu didatangi malaikat begitu. Nggih. Nah, ini untuk pendapat pertama yang mengharamkan wanita mutlak berziarah kubur itu membantah ulama yang mengatakan dengan dalil ini bahwa wanita itu boleh berziarah kubur sekali atau dua kali. Mereka mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu situasi hati wanita ini gitu. Jadi dia situasinya itu merasa sangat kehilangan. Nah, dalam kondisi seperti ini Ya enggak mungkinlah. Kemudian beliau mengatakan, "Hai hey, wanita, pulanglah, pelanglah. Kamu enggak boleh dikuburan kan begitu kan?" Nah, cuma beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqillah wasbirī. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah." Ya, saya ulangi, Mara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin inda qobrin wa hiya tabgi. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melewati wanita Di kuburan Sedang menang, menangis Ya kemungkinan besar Kuburan bagi Bapak Ibu Karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam Itu kan sering sekali Mengunjungi kuburan Bagi untuk mendoakan mereka Jadi orang-orang mati itu Bapak Ibu kan Mereka kan sudah terputus amalnya Amalnya terputus Mau sholat tidak bisa, mau ikut taklim tidak bisa, mau baca Quran tidak bisa, mau haji tidak bisa. Jadi mereka itu sangat butuh kepada doa kita. Mereka itu sangat butuh kepada doa doa kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengunjungi kuburan bagi ini untuk mendoakan mereka, didoakan agar mereka diampuni. Dan kata para ulama, kalau kita pas ibadahnya kendor, pas kita itu imannya lemah, pas kita itu malas untuk berbuat ta'al, itu disuruh sering-sering mendatangi kuburan sama rumah sakit. Biar kita bersyukur dan terdorong untuk apa? Ingat mati sehingga kita kembali semangat beri, beri, beristiri gitu ya, beribadah. Oke. Okay? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati wanita di kuburan sedang menangis. Nah, ulama yang mengatakan wanita boleh ziarah kubur sekali dua kali itu berdalil dengan hadis ini. Kan Nabi enggak melarang, katanya begitu. Inilah yang namanya ijtihad Bapak Ibu. Sementara pendapat pertama mengatakan loh memang Nabi nggak membantah atau nggak melarang itu karena wanita ini kondisinya sangat apa sangat bersudi karena kepaten tadi itu loh maka beliau tidak membahas itu beliau hanya mengatakan itcattillah wasbiri takutlah kepada Allah dan bersabarlah bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. <tuh> Nah tentunya kondisi wanita yang kemudian sampai menangisi anaknya di kuburan Berarti kan ini kondisi tidak bersabar Kondisi susah menerima takdir Dan rata-rata wanita seperti itu Makanya tidak boleh berziarah kubur karena itu Bapak Ibu Saya tuh pernah mendapati orang ya Suami istri, suaminya meninggal Itu sampai maesan Apa bahasa Indonesia? Maesan itu Pusarahi pusaranya tuh loh pak dibawa pulang pak diiringi, nah itu kan berarti kan enggak menyalak apa nggak nggak beriman kepada takdir kan? Saya karena akan kok berat hati dengan ketentuan Allah yang mengambil suam suaminya. Nah wanita ini juga begitu. Kemudian Nabi saw menasehati, ittakilah takutlah kepada Allah, jangan beginilah, jangan menangis seperti itulah, uang ini kan apa? Takdir Allah, ketentuan Allah Kita sebagai hamba harus nerima Pasrah gitu kan Wasbiri dan bersabarlah Apa sih makna bersabar itu? Bersabar itu menahan diri Bapak ibu, bukannya orang Bersabar itu dia itu bahagia enggak? Dia tuh sedih Cuma menahan diri jangan sampai batinnya mengatakan Allah tidak adil Jangan sampai lisannya itu mengucapkan perkataan-perkataan yang dimurkai Allah Ta'ala Dan jangan sampai anggota tubuhnya ini tangan kakinya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Ta'ala Jadi kondisi manusia ketika terkena musibah itu macam-macam Bapak Ibu Kondisi pertama yang banyak dilakukan orang tidak beriman atau orang jahil itu adalah marah murka misuh-misuh gitu kan ketika tertimbang musibah kondisi kedua yang diperintahkan Allah Taala itu apa bersabar sabar itu apa artinya menahan diri jangan sampai hatinya meyakini perkara-perkara yang tidak disukai Allah Taala misalkan mengatakan Allah ini kok tidak adil sih Kok yang mati kok suami saya Bukan suami itu tangga saya loh Yang tidak pernah sholat misalkan begitu Kan tidak boleh kan Atau mungkin lisannya Mengucapkan perkataan-perkataan Oh siapa yang bayar utang ini Siapa yang biaya Sekolah anakmu Kan kadang-kadang ada seperti itu Atau mungkin kemudian anggota tubuhnya Mengurai rambut Menggundul rambut Menampar pipi kan ada Merobek baju Nah ini perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Jadi disuruh bersabar menanti diri. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi daripada itu Bapak Ibu adalah malah bersyukur gitu. Mendapatkan musibah tapi malah ber bersyukur. Saya sudah menjelaskan dah hadis tentang Baitul Hamad pada bulan lalu. Jadi ada seorang tua kemudian anaknya diambil oleh Allah taala dia itu kata para malaikat ketika ditanya sama Allah Ta'ala dan Allah lebih tahu dengan jawabannya Para malaikat mengatakan Wahai Allah hamba engkau ini ketika kepaten anaknya Dia itu bertahmid mengucapkan Alhamdulillah malahan ya Dan memang Alhamdulillah itu diucapkan ketika sedih maupun bahag Bahagia Beda dengan syukur Kalau syukur itu pas kondisi bahagia saja Makanya enggak ada sujud tahmid Adanya sujud syukur Dan Nabi SAW Ketika mendapatkan perkara yang beliau sukai Mengucapkan Alhamdulillah Alladhi binamadihi Apa? Tati mus sulihat, jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai kita bergembira kita disyariatkan mengucapkan Alhamdulillah Al-Ladhi bini'madji tatimus sulihat ketika kita tertimpa sesuatu yang tidak kita sukai, kita disuruh mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Ya. dan kalau kita melihat orang lain tertimpa suatu musibah kita disediakan berdoa mengucapkan doa ini agar kita tidak tertimpa seperti apa yang menimpanya. Ya. Alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Itu Pak yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat orang tertimpa musibah. Apa, apakah musibah duniawi Apakah musibah Ukrawi Biar kita tidak tertimpa seperti yang menimpanya Nah orang ini Kata para malaikat Mengucapkan Alhamdulillah Mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi Roji'un Jadi ditinggal mati anaknya Anaknya dipanggil Allah SWT Dia malah bertahmid Dan beristirja'a Bersyukur dia, berterima kasih kepada Allah gitu kan. Karena dia tahu dengan adanya musibah ini pasti Allah memberikan yang paling yang paling baik kan begitu. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Allah berfirman, <tuh> Ibnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baitul hamd. Bangunkan untuk hambaku ini Satu rumah di surga Dan beri nama dengan Baitul Hamdi Atau rumah pujian Itu jadi Tingkatan yang lebih tinggi daripada Sabar adalah Bersyukur, berterima kasih Kepada Allah, tapi ini gak diwajibkan Allah Ta'ala, yang diwajibkan Allah Ta'ala adalah Bersabar saja, karena tingkatan ini Susah, hanya bisa dicapai Beberapa orang Nah, ketika Nabi saw berpesan men men men menasihati wanita ini, itcakillah wasbiri takutlah kepada Allah ya dan bersabarlah. Wanita ini bilang, ilaika ani pergi sana. Fa ina kalam tu musibati karena anda tidak merasakan musibah yang saya rasakan, ya. Dan wanita ini tidak tahu Kalau yang bilang tadi adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terus ada yang bilang Jeng, itulah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fa'akhadaha mithlul maut Langsung dia Bahasa Jawanya itu gage kaki, -kaki Jengkat langsung bangkit Hah? Rasulullah gitu kan Langsung datang kepada rumah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Minta maaf Bilang ya Rasulullah, inilah a'rifka Wahai Rasulullah, nyapun tenge, kau lawan tak tahu kalau tadi itu jenengan, gitu kan? Ya sebetulnya meskipun tahu, tak tahu Rasulullah atau bukan Rasulullah, tetap tak boleh kan? Maka Nabi saw. Mengatakan, in nama seberu, in daso ula. Yang namanya sabar itu Adalah ketika seseorang Menahan diri Pas pukulan pertamanya Maksudnya Pas tertimpa musibah Pertama kali ini dia langsung Menahan diri Mulutnya tidak ngomong apapun Yang dimurkai Allah Tangannya tidak marah-marah Mecahkan biru banting ini Banting itu nampar ini Nampar itu ya kan Ditahan dan juga hatinya juga langsung mengatakan kodarullah wa masha'afaala ini adalah takdir Allah dan apapun yang ditakdirkan Allah pasti ter terjadi apapun yang dikehendaki Allah pasti ter terjadi itu mengucapkan <tuh> alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ditambahkan dengan doanya ummu salamah allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha jadi ini Bapak Ibu nah kemudian bersabar atas wafatnya anak-anak ya Anak-anak lagi lucu-lucunya atau lagi kita inginkan baliknya misalkan atau sudah mulai balik mulai pinter apa membantu orang tua kan ada terus meninggal. Kalau seseorang bersabar lahu ajrun alim baginya pahala yang sangat besar. Apa dalilnya? Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya ini dalam riwayat al baghawi dengan sangat sahih Nabi saw mengatakan لا يموت لي أحد من المسلمين فلا زجون من Tidak meninggal bagi seorang pun dari kaum muslimin tiga orang anak fata masahunar kemudian dia tersentuh api nerang. Neraka Jadi kalau ada orang islam Kemudian tiga orang anaknya meninggal Dia tidak bakalan tersentuh api neraka Loh tapi islamnya tidak pernah sholat Tidak ya. pernah sholat ya kafir Pak bukan islam gitu loh. Orang islam itu adalah orang yang menghadap giblat Sholatnya Nah kalau islam KTP Tidak pernah sholat ya bukan islam Ini maksudnya islam sesuai dengan islam yang Dicontohkan Nabi lah Salat berjamaah ia pokoknya seperti itu tak musyrik ahli tauhid gitu kan kalau yang namanya dosa-dosa ya semua orang pasti pernah berdosa kita tak ada yang suci yang suci cuma malah ikat yang maksum cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau manusia ya kadang baik kadang buruk wajarlah manusia seperti itu kalau pengen baik tak ya kita juga harus baik-baik toh -baik, kan tidak mungkin kan namanya orang yang ada, -ada kesalahan lah makanya kita diperintahkan saling menutupi waman sata romusuliman sata rohullah fitun yawal akhir barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat dan Allah itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah mencintai orang-orang yang tukang tobat dan tukang bersuci atau bersih diri baik dari kotoran lahiriah kayak najis hadas maupun dari kotoran maknawiah seperti dosa-dosa dan lainnya Jadi kata Nabi ini Hadisnya juga diriwayatkan As-Syaikh Bukhari Muslim jadi sahih beliau mengatakan la yamutu li ahadin minal muslimin tidaklah meninggal bagi seorang pun dari kaum muslimin falathatul minal walad tiga orang anak fatamasshun nar kemudian dia tersentuh api neraka jadi begini jadi begitu Bapak Ibu bismillahirrahmanirrahim cuma ya tiga orang anak ini kalau satu dua gimana gitu ya Nah ini ada hadis yang kedua, alhamdulillah, ya Nabi saw. Mengatakan, mamin muslimain tidak ada dua orang muslim laki perempuan maksudnya. Yamutulahum asala satu min walad lamya blugul hinsa yang kemudian tiga orang anak mereka berdua itu meninggal ya belum balik illa adkhalahumullah kecuali Allah memasukkan mereka anak-anaknya wa abawayhim dan kedua orang tuanya aljannata bifadli rahmatih kecuali Allah memasukkan mereka bertiga tadi dan kedua orang tuanya ke dalam surga dengan keutamaan rahmat Allah taala ya Nabi melanjutkan wayakununa ala babin min abwabil jannah. Tiga anak yang meninggal tadi bapak ibu yang belum balik itu mereka itu nunggu ya di pintu surga. Dikatakan udkhulul jannah, nak masuk oh gitu kan. Yang mengatakan para malaikat, udkhulul jannah, masuklah ke surga nunggu apa? fa mereka menjawab hatta yaji abawana ndak kita ndak masuk surga sampai bapak ibu kami datang katanya fa lahum maka dikatakan kepada mereka udkhulul jannah ya masuklah surga antum wa abawakum kalian dan dua bapak ibu kalian bi fadli dengan keutamaan rahmat Allah taala Hadisnya sahih Diriwayatkan oleh An-Nasai Ini juga tiga Bapak Ibu Kemudian yang hadis ketiga Ini dua Ayyumamro'atin wanita manapun Matalah Thalathatun minal walad Yang tiga orang Anaknya meninggal Kanuhijaban minan nar Mereka semua menjadi hijabnya Penghalangnya Dari neraka Balatimro'ah Kemudian seorang wanita bertanya wasnani? bagaimana kalau dua Wahai Rasulullah Kala Nabi SAW menjawab wasnani dan dua Berarti kalau anaknya meninggal dua Juga tidak menjadi masalah InsyaAllah menjadi pelindung Bapak ibunya masuk neraka. Jadi pasti masuk surga Cuma andikan wanita ini dan satu juga poewerus. Rulah mungkin satu juga. Cuma tidak ada hadisnya. Jadi dua anak dan tiga anak. Hadis berikutnya bapak ibu ya tentang besarnya pahala orang yang kepaten anaknya kemudian bersabar. Nabi saw mengatakan Innalahalayyarto liabdihil mu'min. Allah tidak rido untuk hambanya yang beriman. ذهب الارض, jika ذهب بيصفيhi min ahli al-ardh ketika Allah itu membawa pergi orang kesayangannya dari penduduk bumi, fa kemudian bersabar wahtasab dan mengambil pahala, Allah itu ndak ridho baginya bi thawabin dunal jannah. Allah ndak ridho baginya pahala yang lain kecuali surga. Jadi ini Bapak Ibu nah kemungkinan yang keempat ini nggak harus dua nggak harus tiga satu pun bisa masuk di sini ya soalnya hadisnya inna allahalayyarto sesungguhnya Allah tidak ridho liabdihil mu'min bagi hambanya yang beriman ketika Allah membawa pergi meninggal maksudnya orang terkasihnya dari penduduk bumi kemudian dia bersabar ya mencari pahala Allah ridza adanya pahala baginya kecuali surga. Nah, insyaallah dari hadis keempat ini meskipun satu orang, maka berbahagialah siapapun dari bapak ibu yang pernah kupaten anaknya satu atau dua atau tiga, yakinlah bahwa mereka semua nanti insyaallah menjadi pelindung bapak ibu sekalian dari api neraka. Ini poin pertama. Poin yang kedua yang harus dilakukan kerabat ketika ada kerabatnya yang meninggal adalah al-istirja'. Apa tadi al-istirja'? Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajio. Nah, kalau kita tahu hadis yang Baitul Hamdi tadi andai tapi itu khusus anak ya. Yang mudah-mudahan meskipun bukan anak, kalau kita mengucapkan demikian, Allah juga membangun bagi kita rumah di surga yang namanya Baitul Hamid mengucapkan Alhamdulillah Ala kulli hal Inna lillahi wa inna Ilaihi Roji'un mm. Ditambahkan dengan doanya Ummu Salamah yang diajarkan Nabi Allahumma jurni fi musibati Wa li khairan Minha Nah uh, Dari Ummu Salamah dia berkata, saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mamin muslimin tiada seorang muslim tusibu musibah yang tertimpa musibah. Fayaku lumah amarohullah kemudian mengucapkan ucapan yang diperintahkan Allah yaitu. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Ditambahkan Allahumma jurni Atau Allahumma ajurni Sama-sama boleh Ya Allah berilah pahala saya Fi musibati dalam musibah ini Wa akhlifli khairan minha Dan gantikan bagiku yang lebih baik darinya <tuh> Ya yeah. Jadi ketika tertimpa musibah, apapun itu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairun minha Apa kata Nabi? Illa akhlafallahu lahu khairun minha Kecuali Allah pasti menggantikan baginya dari yang hilang tadi dengan yang lebih baik Nah, Umus Salama bilang Falamma mata Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia suaminya Bapak Ibu namanya Abu Salamah qultu saya bertanya dalam hati kata Ummu Salamah ayul muslimina khairun min Abi Salamah adakah kaum muslimin ya yang lebih baik dari Abu Salamah karena Abu Salamah ini adalah orang yang pertama kali hijrah Bapak Ibu ke Habasyah kan yang pertama kali masuk Islam, kemudian ikut hijrah dua kali, baik ke Habasya maupun ke kota Madi, Madinah. Ini Masya Allah, keistimewaan yang luar biasa, gitu kan. Tidak ada semua kaum muslimin yang mendapat keistimewaan seperti ini. Makanya Ummu Salamah bertanya-tanya dalam hati, adakah orang yang lebih baik dari Abu Salama, tapi dia terus mengucapkan Inna Lillahi wa Inna Ilahi Allahumma Allahumakjurni fi musibati wa khli fi khairan minha. Nah, kata Abu Salama, tidak lama kemudian Nabi itu mengutus Hatib bin Abi Baltaah. Ya, Hatib bin Abi Baltaah melamar saya untuk beliau. Faqultu saya menjawab innali bintan. saya lo punya anak perempuan wa ana ghayur dan saya wanita yang tukang cemburu faqala nabi mengatakan amma ibnatuha untuk putrinya fad'u Allah an yughniyaha anha kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan putrinya ini ndak butuh kepada ibu ibunya wa'adullah dan saya berdoa kepada Allah an yuzhib bil ghairah semoga Allah menghilangkan kecemburuannya apa kecemburuannya begitu jadi bapak ibu ketika kita tertimpa tertimpa musibah apapun Jangan lupa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Pasti diganti Allah dengan yang lebih baik. Buktinya Ummu Salamah ya, di batin siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Rupanya ada, akhirnya dia dilamar oleh siapa tadi? Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam ya jauh lebih baik dari Abu Salamah dan siapapun sahabat Yang lainnya meskipun Abu Bakar kan Karena Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam ini Bapak Ibu jadi dua perkara yang wajib dilakukan apa tadi kerabat ketika mendengar, mendengar berita kematian adalah sabar dan ridho kepada takdir kemudian mengucapkan innallillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha dan ditambahkan sebelumnya alhamdulillah ala kulli hal ya kalau yang meninggal anaknya biar kita mendapatkan Baitul Hamdi di surga Begitu Kemudian Walayunafis sobro tidak menyalai sabar Antamtani almaratu mar'atu minazzi najikulliha Hidadan ala wafati waladhiha au ghairihi Iza lam tazid ala thalathati ayam Ini belah apa ini? Sudah suruh ya? Berarti berhenti Iya. Jadi begini Bapak Ibu Ini tadi poinnya Habis ini pertanyaan Gih. Itu eh, dikatakan bahawa Tidak menyalahi sabar Ya tidak menyalahi sabar kalau wanita itu kemudian berkabung, ya berkabung atas kematian kerabatnya, anaknya, bapaknya, siapapun, ya selama tiga hari saja. Selama tiga hari saja, kecuali atas kematian suami. Kalau yang meninggal itu suami, maka berkabungnya itu atau masa idahnya adalah berapa tahun? Dalam? <tuh, tuh>, Empat bulan sepuluh hari Jadi boleh bagi wanita untuk merasa berkabung, bersedih Untuk selain kematian suami Selama tiga hari saja Lebih dari itu tidak boleh Tetapi yang paling afdal Wanita itu tidak pakai berkabung-berkabungan Selama yang meninggal itu adalah bukan sua, suami maksudnya begini bapak ibu kadang-kadang ayahnya meninggal kakaknya meninggal terus kebetulan suaminya tuh minta dilayani terus si wanita bilang ini lo kok minta sih kan lagi kesedihan kok minta anda punya hati pihanin itu enggak boleh ya jadi yang paling afdal bagi wanita adalah tidak usah berkabung kecuali atas kematian suami begitu. Nah, sekarang ada wanita ditinggal mati suaminya malah bergembira ya. <laughs> Yaitu ketika deng suaminya dulu. Nah, ini Bapak Ibu, ini <clears throat> apa? Hadisnya panjang ya, tapi intinya itu adalah Ummu Sulaim. Kejadian Ummu Sulaim ini ketika anaknya meninggal, kan kemudian dirahasiakan kematiannya kan. Ketika Abu Tulha datang, itu malah dia itu merias diri secantik mungkin kemudian karena suami ya melihat istrinya kok harum sekali akhirnya terjadi hubungan suami istri. Setelah selesai sudah tenang baru bercerita si Ummu Sulaim dan bilang wahai Abu Thalhah kalau misalnya ada orang pinjam kepada orang lain gitu kan. Terus pemiliknya ini minta kembali barang pinjamannya. Boleh enggak orang yang meminjam ini untuk menolak mengembalikan? Kata betul, "Hayang enggak boleh ya, wong itu bukan barang miliknya." Kata Ummu Sulaim, "Kalau begitu ikhlaskan anak sampean ini karena sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala." Nah, Ummu Sulaim e, membuat situasi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi dengan demikian rupa karena Abdul ini sangat cinta sekali kepada anaknya itu gitu. Khawatir kalau langsung diberitahu bahwa anaknya meninggal itu tidak bisa menerima Makanya disiapkan makanan dulu dijamu teman-temannya kan Kan datang dengan teman-temannya waktu malam itu kan Selesai makan semua teman-temannya pulang Baru kemudian umur sulai berdandan secantik mungkin Baru kemudian terjadi hubungan suami istri Ketika sudah sama-sama nyaman baru cerita Nah, lo wanita yang cerdas itu kan? Kadang-kadang ada wanita itu ada musibah suaminya jauh malah digopoi kan? Asalnya tidak gopoh malah jadi gopoh. Padahal perkara cuma begitu kadang-kadang. Nah itu tidak patut sebetul sebetulnya. Nah inilah tipe wanita yang cerdas seperti Ummu Sulaim dan yang dijadikan dalil di sini meskipun kepaten anaknya dia tidak berkabung berkabungan, malah dia melayani suami sebaik mungkin. Insyaallah begitu Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, monggo silakan, monggo jika ada pertanyaan. Jadi tidak menyalahi sabar kalau wanita itu menolak berhias ketika yang meninggal bukan suami selama berapa hari tiga hari itu boleh boleh tetapi yang afdal adalah tidak berkabung <kuh> tadi itu tapi kalau untuk kematian suami ya wajib ya bersedih, maksud bersedih di sini tuh bukan niah bukan apa tetapi tidak berhias tidak keluar rumah masa ida kan begitu ya makanya kalau Misalkan panjenengan sebagai bos Atau sebagai uh, Apa Sebagai kepala Rumah sakit Atau sebagai kepala sekolah atau apa Kalau ada Berita bahwa salah satu Karyawannya suaminya meninggal Itu mestinya Yang muslim itu memberi kesempatan Mereka selama Empat bulan sepuluh hari Tidak masuk kerja Dan masih dikasih, dikasih gaji full itu kalau sampai beriman begitu. Karena ini kewajiban wanita ya. Nah, kan banyak pekerja rumah sakit, pekerja apotek ya kan, guru-guru, ya mungkin yang lainnya di pabrik. Kalau bosnya beriman, itu wajib sampean diam di rumah 4 bulan 10 hari tapi tetap tak gaji full. Loh, lah tekor enggak ada tekor. Allah Subhanahu wa taala yang ganti nanti itu. Karena yang dipikir adalah masalah akhirat kan. Kalau yang dipikir dunia ya nek perilah aku golek karyawan mene kan begitu kan. Ini iman yang bicara ini dan itu tuntutan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah itu e, mewajibkan wanita ber selama 4 bulan 10 hari dan kalau misalkan dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai guru ya sebagai perawat sebagai dokter atau apa di rumah sakit itu harus pimpinannya memberikan keputusan seperti itu kalau beriman kalau takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan gaji full begitu Wallah alam ki, Duh gue baru bertanya jenengan ini <tuk> <tuk> Monggo silahkan Perangkuan hantar mayat ke kuburan boleh gak jadi ya, tadi kan jelas, ya apa juga antar mayat tutup bangun. Ya kalau kita melihat apa pendapat pertama nggak boleh sama sekali. Tapi kalau pendapat kedua ya boleh ya mungkin sekali itu tok gitu kan. Cuma masalahnya begini, kenapa sih kok hikmahnya wanita nggak boleh ke kuburan? Wanita itu main perasaan, gitulah main perasaan. Ketika ke kuburan ya melihat suaminya dikuburkan pingsan bangun pingsan lagi kan malah malah ngerepoti banyak orang malah kemudian ada wanita sing gak sabaran begini gini malah kata auroti beli banyak orang laki-laki semua kan malah gak pantas gitu loh jadi paling bagus itu ya memang gak boleh wanita itu ke kuburan ya, meskipun melayat meskipun ikut menguburkan itu gak boleh gitu coba sekarang wanita yang paling baik adalah wanita para Sahabat, adakah satu riwayat bahwa para sahabat wanita itu ikut menguburkan? Ndak ada. Kalau memang itu suatu kebaikan, pasti para sahabat wanita itu adalah orang-orang yang pertama kali ikut melayat, ikut ke kuburan untuk menguburkan bersama kaum laki-laki. Lagi-lagi belum ikhtilatnya, ya kan? Kan ndak mungkin yang menguburkan itu hanya kerabatnya tok, ya kan? Pasti banyak laki-laki umum kan? Nah, itu loh yang di situ. Jadi kalau kita melihat kepada pendapat yang projeh tadi itu tidak boleh sama sekali, gitu. Tapi kalau ada pendapat yang mengatakan boleh sekali dua kali, yang namanya orang berpendapat kita tidak mau kekehiran, ya wis gimana? Tapi kalau untuk keluarga kita, untuk kita yang faham tidak boleh. Insyaallah begitu. Wallahu taalaalik. Okay. G. Ada lagi bapak ibu, menggoh pak sila Nggih, okay, jadi kata para ulama bayi itu kalau berumur lebih dari 4 bulan ke atas itu wajib diaqiqoi, wajib dikasih nama dan wajib dikuburkan ya, di kuburan kaum muslimin. Adapun karena dia sudah ada rohnya, maka statusnya itu seperti anak-anak kaum muslimin yang lain. Jadi harus diaqiqoi, harus dikasih nama, tapi enggak usah digundul sudah meninggal ya kan? itu. Jadi, tuh mak dan untuk menggundul ini tuh khusus bayi laki-laki, Bapak Ibu nggih. Okay? Perempuan enggak usah digundul. Jadi, yang digundul itu khusus bayi laki-laki. Nah, tadi pertanyaannya kalau anak itu meninggal bagaimana? Apakah disolati? Iya, kalau dia itu lebih dari 4 bulan. Karena pas bulan kelima itu bayi sudah di roh, dan ketika sudah ada roh, maka itu adalah seorang manu, manusia hadis saya kan jelas hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan dalam Sahih muslim Nabi SAW mengatakan inna ahadakum yujma'u khulkuhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah, jadi setiap orang dari kalian, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya 40 hari dalam bentuk sperma ya air mani 40 hari kedua berubah menjadi apa? segumpal darah terus 40 hari ketiga berubah menjadi sepotong daging. Baru ketika 40 hari, 40 hari, 40 hari, berapa hari? 120 hari ini datang malaikat untuk meniupkan roh untuk mencatat rezekinya, amalnya, ajalnya dan dia celaka atau bahah bahagia. Nah berdasarkan hadis ini berarti kalau janin yang keguguran ketika umurnya empat bulan ke atas maka dia harus diagikahi, harus dikasih nama dan disolati. Nah untuk doanya berbeda. Kalau setelah takbir ketiga itu kan kita doanya Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa wal salji wal barad wa naqqihi minal khathaya kama seterusnya ini kalau orang dewasa tapi kalau anak kecil Allahummaj'alhu faratan wa zuhran wa syafian li wali wa, liwali wa liwali begitu jadi doanya itu beda di sini, karena ini anak kecil, belum balik, ya, belum punya dosa, maka jangan dimintakan ya Allah ampunilah dia, dia belum berdosa, ya kan? Tapi jadikan dia ya Allah tabungan bagi kedua orang tuanya, pemberi syafaat kedua orang tuanya, faraton, faraton itu yang menunggu nanti orang tuanya di surga, nggak di hadisnya itu. Insya Allah begitu Pak. Ya, wallahualam. Ada lagi Bapak Ibu. Sampun nggih. Iya, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.